بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح برحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائما ينيب ملك الله وعلى اله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تفتح بها لنا فتوحا عارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى اله وصحبه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai ngaji Saya minta tolong Kipas yang besar itu bisa diarahkan ke saya Terima kasih Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala Alhamdulillah Pak Tasirah Datang ya. Ini Pak Tasir Dari maketan rombongan dari Kediri. Tadi mogok di Ngawi. Alhamdulillah kita sudah nyampe di sini semua dalam keadaan sehat. Wallafiyah. Ya Insyaallah kita bisa istiqomah. Ya, bisa istiqomah dalam tola ilim ilm. Karena orang-orang yang cari ilmu itu orang yang jalan ke surga. Ya. Orang-orang yang mencari ilmu Itu orang-orang yang jalan ke surga Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena yang ngomong bukan saya Yang ngomong kanjeng Nabi Muhammad S.A.W Siapa yang menempuh suatu jalan Di jalan itu dia mencari ilmu Sahalallah maka Allah Menjadikan mudah baginya Torikon ilal Jannah Jalan menuju surga Jadi jalannya Menuju surga itu akan jadi mudah Kalau dia jalan Ke suatu tempat untuk mencari Ilmu Yang beruntung yang rumahnya jauh Jadi semakin jauh Berarti semakin cepat Yang paling rugi saya Satu langkah Sampai gitu kan Jadi kalau hitung-hitungan pahala itu Jenengan yang jauh dari hadith ini Itu pahalanya yang paling banyak Tapi dari sisi lain saya dapat keuntungan Memang majlis ini kan sisinya banyak ya Dari sisi lain saya tuan rumah jenengan tamu Saya tuan rumah jenengan tamu Sementara Rasul mengatakan tamu itu datang dengan rezekinya sendiri Betul? Kalau pulang, yang punya rumah Dosanya dibawa pergi sama Tamu, nah jadi jenengan bawa dosa saya Nanti <laughs> ya, gitu. Maksudnya bukan bawa dosa saya Artinya dosa saya pergi Dihapus Allah seiring dengan perginya Jenengan jeneng. Dari sisi yang satu ini Saya untung, tapi dari sisi Langkah kaki menuju tempat e, Ngaji, saya ru, rugi Makanya saya juga Ngajar di tempat yang jauh-jauh biar apa? biar putaran rodanya itu juga banyak inilah berlomba-lombalah dalam mencari ilmu buat teman-teman yang mau ngaji Torikoh Alawiah dan seputar ya Torikoh Alawiah dan seputar Torikoh silahkan ikuti kajiannya di Majlis ar tiap hari rebu insyaallah baru saya mulai rebu yang lalu cuman jamnya beda Sholat isyak berjamaah Kemudian langsung dimulai Jadi jamnya sesuai salat isyak salat isyak berjamaah Selesai pak dia Terus kita mulai kajian Jam 9 atau setengah 9 mungkin Sudah selesai tergantung isyaknya ya Setelah itu bisa dilanjut Ke kediaman Habib Syekh Untuk ngaji sama Habib Syekh. Karena rebuh harinya kan sama Bisa dapat dua majlis Itu seputar Torikoh Alawiyah Malam ini kita akan melanjutkan Ngaji kitab Al-Hikam Kita akan melanjutkan ngaji kitab Al-Hikam Mari kita baca Satu fatihah khusus Untuk sahibul kitab Ya Sahibul kitab Al-Hikam Sahibul kitab Al-Hikam Dan orang tuanya, luhurnya dan guru-gurunya Semoga Allah menjadikan roh-roh mereka Diletakkan bersama para Nabi, para Sidikin Para Saudara dan para Solehin Dan semoga Allah memberikan kepada kita Keberkahan mereka semua Al-Fatiha Bapak-Ibu sekalian Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Kita akan Mengkaji Hikmah yang ke-9 Bapak-Ibu sekalian, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah pada kesempatan yang terakhir dulu kita mengkaji hikmah yang ke-8. Sekarang kita akan mengkaji hikmah yang ke-9. Tanawwu'u ajnasul a'mal waridatil ahwal. a'mal waridatil ahwal. Kalau diterjemahkan bebas, amal itu bentuknya macam-macam. Jadi amal itu bah banyak karena memang sesuatu yang masuk di hati manusia itu juga macam-macam. Jelas ya. Jadi amal itu bentuknya banyak dan macam-macam karena memang sesuatu yang yang datang ke hati manusia itu ya juga macam-macam. Nah di sini Sheikh menjelaskan manusia itu nggak bisa disuruh sama amalnya. Tidak bisa. Jadi kita jangan paksakan orang lain amalnya harus sama dengan kita. Misal ibu kok jagonya puasa, ahli puasa. Senin kemis Senin Kamis, Senin Kamis. Terus naik puasa Dawud sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari ti? tidak. Jangan paksakan orang lain suruh sama gitu. Kamu sama dengan saya posol terus, puasa puasa terus. Karena suasana hati ibu memang ya cocok untuk buah, puasa. Tapi suasana hati bapak mungkin cocoknya untuk di dikir. Sementara istrinya ahli puasa, suaminya ahli dikir, nggak posol tapi dikiran terus. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Karena memang suasana hatinya ber berbeda. Ada yang satu lagi pikir enggak, posong enggak, justru hobinya makan. Suasana hatinya itu pokoknya asiknya makan gitu. Kenapa? Karena dia lagi dalam bentuk syukur. Jadi dikit-dikit ngajak orang makan, dikit-dikit ngajak orang makan. Meskipun dalam makan tentunya dia jadikan ibadah. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk na nafas diaatur. <tuh> gak bisa sama. Manusia yang satu dengan manusia yang lain Dalam amal soleh itu berbeda Beda sesuai dengan suasana hatinya Makanya Allah kasih Rasulullah itu Amal macam-macam Ya kasih amal macam-macam Ada orang yang jalannya ke surga itu Dari sodakoh Pintu surga Satu atau delapan Ada delapan pintu surga Kenapa nggak dibuat satu saja perful satu itu. Masa kan satu ya? Bisa kan ya? Tapi Allah buat pintu surga itu delapan, Delapan pintu. Karena nanti orang itu masuk masuk surga sesuai dengan amalnya. Jadi, oh ini ahlinya ahli kuasa. Enggak bisa dia masuk surga lewat pintu sedekah. Kartisnya apa, Pak? Poso, oh itu gitu ya. Kamu tiketnya apa? Oh sodakoh, oh sana. Nah kamu tiketnya apa? Duh hao sebelah sana Nah kamu tiketnya apa? orang cetok Oh nanti dulu Tiketnya enggak jelas ini nanti nanti dulu Artinya orang harus punya spesialisasi amal gitu Harus punya spesialisasi amal Apa amal nanti yang paling menonjol? Amal yang paling menonjol Saya misalnya Saya ini kalau diajak kuat-kuatan poso mesti kalah Saya diajak kuat-kuatan poso kalah Tapi kalau diajak kuat-kuatan ceramah Insyaallah juara bertahan <laughs> Insyaallah juara bertahan Artinya diajak ceramah 4 jam 5 jam Insyaallah la hawla wa la illa billah Insyaallah ku kuat Yang hadir yang gak kuat ya, Yang hadir yang gak Yang gak kuat Karena Allah memberi saya kemudahan situ Suasana hati saya tuh cocoknya ke sana Tapi ada orang yang Diajak pengajian lama-lama ngantuk ya kan tapi kalau diajak ya diajak kondangan ada syukuran makan dia semangat itu ya dia semang semangat ada orang yang diajak makan Belas enggak so? semangat tapi diajak dzikir, semangatnya luar luar biasa loh jangan dikira menghadiri undangan makan itu bukan amal soleh loh itu. itu amal soleh menyenangkan hati yang mengundang ada loh orang diundang sana sini enteng ya kan kan kadang pergi luar kota 100 kilo ya dilakoni, betul kan ya? Sementara kita jarak 5 50 meter aja kok abotnya luar biasa. Memang suasana hati orang itu beda-beda. Enggak -beda. bisa dijadikan dijadikan satu. Nah, kalau orang mudeng begini, itu nanti hidup tuh enak. Kalau mudeng begini, hidup itu enak. Dia kumpul dengan siapapun tidak pernah melihat kekurangan, tapi berusaha menggali orang ini kelebihannya di mana ya? Orang ini kelebihannya di, di mana? Oh, ini kelebihannya itu memang dia cari ilmu. Saya dulu mau cari duit, dilarang sama guru saya. Pamit mau cari duit, dilarang sama guru saya. Disuruh cari ilmu. Karena saya itu enggak bakat cari duit. Bakatnya dicari duit. Paham ya? Jadi saya enggak bakat cari uang. tapi bakatnya dicari sama uang. Itu bakat saya. Beda dengan jenengan. Jenengan bakatnya cari uang. Gitu. Biar aja bercanda serius semua ini. Ini habis hujan anginnya gini, nanti ngantuk kalau enggak ada candanya dikit-dikit. Guru saya melihat saya ini punya bakat di dalam menuntut ilmu dan dalam mengajar. Nanti kalau waktunya dihabiskan cari uang sayang itu. Karena jalan saya bukan bukan dengan banyak-banyak ya bersedekah seperti orang yang ahli sodakoh tapi saya jalannya sodakohnya dengan ilmu. ilmu, walaupun tetap sodakoh, kan seperti itu ya. dilihat, kalau kita bisa melihat seperti ini orang ini punya spesialasi sendiri guru saya itu ngomong, gak ada orang yang yang lahir ke muka bumi gak punya kelebihan, gak ada setiap orang yang lahir ke muka bumi itu punya kelebihan yang jadi masalah, dia tahu gak kelebihannya yang jadi masalah, dia tahu tidak kelebihannya, kalau dia tahu kelebihannya, selesai Kelebihannya itulah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kelebihannya Contoh para sahabat Nabi Muhammad SAW Sahabat Nabi itu ada yang yang Hidupnya zuhud Makan serba Dikit rumah nepet Ada yang modelnya Seperti itu Tapi ada yang modelnya seperti Sayyiduna Abdurrahman bin Auf Duitnya turah Turah-turah Jadi modelnya beda beda-beda para nabi coba nggak sama Nabi Ayub Alaihissalam mungkin bapak-bapak pengen dapat makamnya Nabi Ayub ya Nabi Ayub itu makamnya makam yang enak gitu, makam yang dapat ujian dan ujian dan ujian dan ujian dan ujian dan ujian Jadi kalau di sini hidupnya diuji dengan yang enggak enak terus berarti itu makamnya makam Nabi Ayub Alaihissalam habis sakit sakit habis sakit sakit Ya, habis mogok kebanan, habis kebanan kehabisan bensin. Botol-botol Pak, botol terus mikir gitu ya. Jadi ada orang mungkin ya mogok gitu ya, dibetulkan jalan lagi kebanan, kebanan ditambal jalan lagi kehabisan bensin. Ini kan berarti kan ujian, ujian, ujian. Baru keluar dari rumah sakit gantian nanti anaknya masuk rumah sakit. Anaknya masuk rumah sakit dia nungguin, akhirnya juga jadi sakit. Setelah anak dan dia sakit Istrinya ikut-ikut sakit Sehingga satu rumah sakit Satu kam, apa namanya, satu ruang ICU, Jejer buju, ya sama ha, Anak jadi, jadi satu Ini ujian atau gak ujian? Ujian Saya punya, apa namanya, sahabat nih, Ini hadir nih, orang itu Mas Agus ya, Mas Agus nih Ibunya lagi dapat ujian yang Makom Nabi Ayub alaihissalam. Baru anak kesayang, salah satu anak yang disayang, semua anak disayang. Baru salah satu anak yang disayang meninggal dunia. Tentu ibunya sedih kan? Gak lama kemudian cucu kesayangan meninggal dunia. Sedih atau nggak sedih? Sedih. Gak lama setelah itu, gak lama setelah itu, anaknya cucu yang baru selama meninggal ini beserta ibunya, artinya istrinya, ya, itu hilang. Yang masuk berita. di mana-mana ini ya di Jogja lagi heboh itu kan. Hilang, jadi nenek ini kehilangan anak, kehilangan cucu, kehilangan bu buyut. Saya bilang ini makamnya luar luar biasa. Memang ada orang hidup yang dikasih Allah ujian seperti itu. Ini kalau lulus, ya udah makamnya Nabi Ayub alaihissalam Tapi ada orang yang ujiannya itu ujian enak. Habis dapat dolar, dapat dinar, enak enggak? abis dinar dapat euro enak deh ini enak tapi itu ya ujian ya kalau lali ya medeni kan begitu kan ini ujian nah ada umatnya rasulullah yang begitu seperti nabi sulaiman alaihissalam makomnya makom nabi sulaiman jadi hidupnya nabi sulaiman itu kalau kita baca sejarah gak punya musuh ya punya musuh ada nabi sulaiman tidak ada musuhnya betul kan Cuman bangun kerajaan, bangun kerajaan makmurkan ra, rakyat, nggak ketemu musuh. Enak semuanya. Istrinya Ratu Belgis, Ratu Belgis itu cantiknya luar, luar biasa. Kerajaannya hebat luar biasa. Jadi istrinya juga cantik dan kaya ra, raya, pinter luar biasa. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Kendaraannya nggak sembarangan. Kita paling pol mobil harga berapa, berapa m gitu ya. Nabi Sulaiman itu kedaraannya angin kok, angin nggak pakai nggak pakai anu ya di starter gengda diperintah, ngin ya datang antarkan saya ke India dalam ke India, ngin ya. antarkan saya ke sini nurut angin, ya hebatnya tuh naik angin tapi nggak pernah masuk angin. Laki nah, kita naik pesawat masuk angin kenapa? Karena memang kulitnya nggak cocok kena AC itu ada kan ya, kena AC akhirnya masuk. Masuk angin Jadi beda-beda ujian Ujiannya itu ada bentuknya Faget ada yang Apa namanya wajet Ada yang ujian kehilangan Ada yang ujian mendapatkan Ya seperti, seperti itu Nah hati manusia Hati manusia itu ya kondisinya ada yang begitu Ada yang bawaannya itu serba Takut sama Allah Bawaannya serba takut Sama Allah Nah orang yang serba takut sama Allah ini akhirnya ingetnya cuma surga neraka, surga neraka akhirnya dia hidupnya rajin tahajud, dah saya mau sholat malam saya mau puasa, sholat malam puasa, nah itu timbul dari suasana hatinya serba takut tapi ada orang yang hidupnya itu suasana hatinya ser serba harap senang sama Allah, Allah itu maha baik ya Allah itu maha menyenangkan ya Allah itu maha indah ya, bawaannya ke sana jadi dia tuh ya amalnya nggak seperti yang satu, yang satu tahajud posok, tahajud posok Sedangkan dia amalnya cuma duduk sama temannya cerita, senangkan hatinya kopi teh roti kopi teh roti. Beda nih makomnya beda. Tak bisa disamakan. Memang itu suasana, suasana hati. Dan suasana hati ini yang ngasih Allah Subhanahu Ta'ala Makanya oleh Syekh Ibn Ataillah dijelaskan di sini. Kalau amalnya para wali itu beda-beda, karena memang yang masuk ke dalam hatinya juga beda. beda-beda, makanya wali satu dengan wali yang lain itu amalnya nggak mungkin sama ada wali yang tekesnya luar biasa, tapi ada wali yang santainya luar, luar biasa contoh ya, saya kasih contoh ada satu orang soleh punya masjid muazzinnya, azannya selalu kwalik-walik wali Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu akbar, Allahu akbar Hayya ala sholah Hayya ala sholah Ashadu anna muhammadan rasulullah Ashadu anna muhammadan rasulullah La ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Allahu akbar, Allahu akbar Saya mau nanya, itu kalau mu'adzin di masjid jenis pecat atau enggak pecat? pecat atau tidak pecat, jujur saja pecat atau tidak pecat adhan nggak becus, pecat kan enggak. tapi orang soleh ini mempertahankan mu'adzin ini jadi adhan antara zuhur, astar maghrib, isa subuh nggak pernah sama walek-walek terus gitu ya, sudah walek-walek tidak istiqomah pula wale itu, walek -wale yang tidak istiqomah akhirnya ada satu orang soleh, orang soleh juga alim datang ketika datang ke, ke kota tersebut dengar azan seperti itu, marah dia. Datengin masjid ya, datangi masjid untuk salat kok azannya seperti itu? Marah. Ngomong sama sama habibnya ini ya Ini ini sama-sama ulama nih, sama-sama habib juga nih dua-duanya nih. Kamu nih gimana? Muazin seperti itu kok dipakai. Muazin seperti itu kok dipakai. Nah yang satu ini kan dengan semangatnya semua harus tertib ya kan? Sesuai sunnah, sunnah seperti ini. Ayang satu ini lain itu. Artinya lebih banyak gembira. Lebih banyak gembira, lebih nyantai gitu ya. Bukan nggak megang syariat loh, pegang syari, syariat, tapi lebih nyantai suasana hatinya. Maka beliau kembali nanya, "Mohon maaf, kamu tadi dari rumah sampai ke sini gara-gara apa?" "Ya gara-gara dengar azan seperti itu." "Oh begitu, iya. Saya mau nanya. Azan itu apa? Panggilan salat?" Lah kamu tadi terpanggil enggak? Ya terpanggil. Ya udah, selesai. Ya udah, selesai. Muazin saya udah berhasil manggil kamu. Selesai. Tujuannya azan manggil orang untuk salat. ketimbang sing azane apik tapi reneng sing teko mending sing wolak-walik tapi do teko. itu kan ya. Kalau cara bodohnya gitu kan. Ini yang muadzannya bagus tapi enggak ada yang datang. Yang ini azannya kwalek-walek tapi kamu kamu bisa datang. Datang, udah selesai. Masih belum puas ini. Ini orang sholat ini masih belum puas. Kamu kok begitu toh? Ernya dijelaskan. Gini loh kang, gini. Muazin saya ini bisanya itu azan model begini. Diajari, ya tetap tidak bisa. Soalnya memang kepalanya tuh ya mampunya seperti itu. Ya, kalau ini saya copot dari jabatan muazin, jangankan kok azan langsung mogok nggak ke masjid lagi. Bisa-bisa nggak -bisa salat Yang lebih baik dia jadi azannya model begitu, tapi dia sol, solat, ya solatnya di mas, di masjid, tak apa-apa. Paling kan korban cuma azannya urut urutkan gitu aja, tak? Ya, tak jadi masalah. Nah ini ada orang solat yang model hatinya begini, tapi ada yang model hatinya kerang gitu. Ya, semua harus, tak bisa ni, harus sesuai aturan. Tak bisa begini, pokoknya tak, tak bisa Tak begini, tak bisa Ada yang model seperti seperti itu. Nah. itu tergantung namanya hal kondisi hati ya kondisi hati kalau kondisi hatinya lagi takut nanti jadinya ya banyak sholat banyak puasa banyak di dikir. kondisi hatinya lagi nyantai banyak roja mungkin orangnya jujur makan-makan ngobrol ya kan santai ngobrol dari itu semua dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak melulu puasa. Makanya kalau dibaca dalam sejarah, istri Rasul itu mengatakan, "Kalian kalau melihat Rasul, Kadang Rasul itu seperti orang yang enggak pernah puasa karena makan terus gitu Tiap hari makan, tiap hari minum, ya. Berarti Rasul enggak pernah puasa." Tapi ada kondisi yang kamu lihat Rasul itu seperti tiap hari puasa. Seperti tiap hari puasa. Rasulullah mencontohkan begitu. Jadi ada kondisi, memang kondisi nyantai, ada yang kondisinya ketat. Nah ini manusia yang satu dengan manusia yang lain Berbeda beda sampai di sini jelas jelas. Nah kalau kondisi jenengan apa nih? Orang ceto. Lawang kita ini hati masih butek gitu kan ya? Ini kalau orangnya hatinya bersih muncul tu kondisi hatinya ini kan hal. Suasana hatinya mun muncul. Nah kalau kita ini suasana hati urusan dunyo, dunyo, dunyo, dunyo, duwe, duwe, duwe, duwe, sumpak, suntuk, sumpak, suntuk ini ndak masuk nih kelas ini nggak dapat kita. Kenapa? Karena amal solehnya pun nggak muncul. Ya, amal solehnya nggak? Nggak muncul. Kenapa? Dorongan dari hati tidak ah nggak ada. Karena halnya belum da dapat. Makanya ini dengan duduk begini itu nanti bisa timbul hal semangat. Saya pengen banyak dzikir. Oh, Wadah begitu ya. Ada yang timbul semangat. Saya pengen banyak soda. Soda kok. Ada timbul semangat. Saya pokoknya pengen cari ilmu terus. Cari ilmu terus. Ini suasana hati bisa muncul kalau kita rajin seperti ini seperti ini. Kalau tidak, ya udah, nggak cetok, nggak cetok tadi itu ya. Bulmania, kegelapan hati yang yang ada. Ini ringkasnya yang ke-9 seperti itu. Kemudian yang ke-10 monggo diunjuk. Selalu terjadi ketidakadilan di majelis ini. Berkali-kali sudah dikasih tahu habibnya kasih susu, tapi selalu ya, habibnya nggak dikasih Susu ya bu ya, uh -uh, itu teman-teman itu masya Allah gitu ya. Tapi inilah memang ya suasana hati teman-teman saya mengutamakan yang hadir daripada hadirnya dulu. Memang begitu makomnya. Halnya seperti seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala sekarang yang ke 10 ya hikmah yang ke 10 Al aqmal suarun qaimah. Ada yang datang ya? Coba dilihat. Alhamdulillah. Ternyata merah putih, hitam putih ada kopi, ada susu. Jazakallah khairan Moga-moga cepat nikah. Ini kan ganjaran. Ini kalau kalau begini suasana hatinya jadi berubah ya, senyum-senyum Ini begini hadirin. Sahabat-sahabatku, Bapak Ibu sekalian, permesea di berada. Hikmah yang ke-10. Al-a'mal suwarun ka'imah Al-a'mal Suwarun qa'imah Wa arwah wujudun Wujudu siril ikhlas fiha Wa arwah wujudu siril ikhlas fiha Al-a'mal Amal itu Amal Solat Puasa Zakat Cari ilmu Sodakoh Zikir Baca Al-Quran Jihad Misabilillah Apalagi coba Menyenangkan pasangan hidup Ya mengurusi anak berbuat baik pada tetangga, menyingkirkan gangguan dari dari jalan. Amal-amal saleh itu dikatakan oleh Ibnu Athaillah al-amal suwarun qaimah. Amal itu cuman cuman gambar yang berdiri. Seperti jasad yang berdiri. Ya tahu, tahu tahu lukisan. Ya. seperti lukisan. Jadi amal itu cuman seperti lukisan. Nah, kalau lukisan enggak ada rohnya kan percuma toh ya. Jasad nggak ada rohnya, ya percuma. Jadi amal ini seperti jasad-jasad manusia yang berdiri qaimah. Kalau nggak ada ruh siapa yang mau? Saya mau nanya, jenengan dikasih hadiah mayat mau enggak? Saya hadiahkan kepada Anda mayat sebanyak satu kota. Mau? Tidak mau Ruhnya amal Ruhnya amal soleh ini Wujudu siril ikhlas Kalau ada rahasia Keikhlasan, bukan cuman ikhlas Kalau ada rahasia Keikhlasan di dalam amal tersebut Baru amalnya itu ada ruhnya Kalau amal itu ada Ruhnya hidup, nah kalau hidup Itu menyenangkan Nah kalau hidup itu menyenangkan Kalau hidup baru amal itu akan Berman manfaat kalau mati amalnya nggak ada manfaatnya sama sekali bisa dipahami ini kalimatnya ini nanti kita jelaskan yang penting kalimat utamanya bisa paham jadi amal-amal kita itu seperti jasad-jasad ya seperti jasad-jasad jasad ini butuh ruh amal juga butuh ruh dan ruhnya amal adalah Kalau ada rahasia keikhlasan di dalamnya, ada rahasia keikhlasan di dalamnya. Berarti, berarti mana yang harus ada dulu, amalnya atau rohnya? Oh, bingung toh? Jenengan itu jasad dulu atau roh dulu? rohnya sudah ada, jasadnya dibentuk, kemudian roh ditiupkan. berarti dua-duanya betul, jasadnya harus ada rohnya juga harus ada betul kan? begitu nyambung, baru namanya manusia ya karena itu ikhlas inilah yang dikatakan niat roh ikhlas inilah yang dikatakan niat innamal a'malu bin niat Sesungguhnya setiap amal tergantung dari niat. A'ma niat Jadi Ruh tadi Ikhlas itu, yaitulah niat Ikhlas itu Yaitulah nih, niat Kapan Kapan orang harus niat Nah, sempurna engkang kata Niat itu bukan setelah sedekah plek, plek plek plek plek Yaudah deh, kalau begitu sekarang Saya ikhlas Bukan Ya, jadi niat itu datangnya harus seiring dengan perbuatan seiring dengan perbuatan tangan mau memberi seketi itu juga hati pasang nih niat seiring dengan per, perbuatan berarti niat itu letaknya yang paling awal niat itu letaknya paling awal niat baru memberi ya niat baru memberi Niat baru so, sholat Niat baru wa, puasa, Niat baru za, zakat Tapi seiring Letaknya awal tapi se, seiring Coba sekarang Saya mau nanya Tolong dijawab jujur nah, Kalau niat itu adalah ikhlas Ikhlas itu adalah Niat Pertanyaan saya Berarti keikhlasan itu tingkatan Paling tinggi atau tingkatan paling dasar lu Coba diingat-ingat Niat itu adalah Ikhlas Ikhlas itu adalah Niat Sementara niat itu diletakkan paling a? awal Letaknya paling ba? bawah Letaknya paling da? dasar Berarti Bisa ikhlas itu derajat yang paling tinggi Atau derajat yang paling awal Paling tinggi ya Nah Itulah bedanya orang soleh dengan kita. Kalau kita menganggap ikhlas itu derajat paling tinggi, udah ikhlas itu luar biasa. Belum ikhlas itu wajar, katanya kan begitu. ya kan? Belum ikhlas wajar, Mas. Proses, proses, proses itu kan. Tiap hari proses sampai mati proses terus itu. Kalau orang soleh lain, para wali itu Mereka mengatakan ikhlas itu langkah awal Jadi kalau gak ikhlas Ya namanya gak amal Kenapa? Karena kalau gak ada ikhlas Berarti itu cuma jasad Gak ada ruhnya Berarti amalnya ma, mati Yang mati berarti dikubur Paham nah Berarti selama ini cara mikir kita benar atau keliru? Ya yang benar-benar, yang keliru-keliru, jangan disamakan semua Oh ibu-ibu tadi ada yang benar, berarti udah benar itu. <laughs> kalau kita-kita ini mungkin masih keliru Ikhlas itu nanti, itu derajat paling ting tinggi Tidak, ikhlas itu derajat yang paling da dasar Kenapa? Karena kalau nanti kita nggak ikhlas Langsung di dikebalikan Dalam hadit yang terdapat dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, ini hadit yang paling menakutkan. Para wali kalau baca hadit ini bisa pingsan. Kalau kita baca hadit ini tidak ada rasanya sama sekali. Beda banget kan ya? Jadi para wali sampai pingsan, sampai gemeter, sampai pucat, ya, sampai hampir mati kalau baca hadit ini. Kalau kita baca hadit ini nyantai aja, ya, nyantai saja. Hadis tentang perjalanan amal Ya tentang perjalanan Amal Amal itu Kan dikatakan naik ke langit Naik ke, ke langit Artinya dari tempat yang rendah Menuju tempat yang muli, mulia Tidak langsung ke Allah nggak langsung ke Allah Karena Allah punya sistem Allah punya sis, sistem Allah itu semuanya teratur Semua ada sistemnya Semua ada sarananya, semua ada sebab akibatnya. Meskipun Allah tidak butuh sebab akibat. Jadi Allah kalau mau pun jadi ya. Tapi Allah sudah menetapkan semua itu pakai sistem contoh. Allah maha mengetahui, betul kan ya? Tapi Allah letakkan di pundak kanan kita malaikat rokiq di sebelah kiri rok malaikat atid. Apa fungsinya malaikat raqib dan atid yang kanan? Mencatat semua data kebaikan yang kita lakukan, yang kiri mencatat semua data keburukan yang kita lakukan. Pertanyaannya, apakah Allah nggak ngerti? Oh Allah ngerti, nggak usah dicatat Allah juga ngerti. Detilnya jumlahnya Allah ngerti, tapi Allah mengajari semua itu harus ada sistemnya. Nanti malaikat ini tugasnya melaporkan gimana hasil catatan kamu begini, gimana hasil catatan kamu begini, sehingga hamba itu ngerti. Jadi Allah tidak mau, walaupun Allah maha berkuasa, Allah tidak mau semena-mena. Hambaku, kamu neraka. Allah enggak mau begitu. Allah mau tunjukkan, nilo, kamu masuk neraka. Karena rapotmu, merahnya lebih banyak. Nilo saksinya, malaikat yang nyabet Ini sudah ada laporannya, semua terperinci. Allah tuh begitu. Jadi Allah tidak semena, enggak semena-mena. Semua ada catatannya. Jadi Allah tuh sayang tak sama habanya. sayang banget ya. ya, kita yang disayangi nggak pernah mudeng, kurang ajar kita ini, disayang nggak pernah mudeng. Nah, tapi terakhir masih ada Yomul Hisab, walaupun malaikat sudah nyatat, malaikat sudah nyatat, hasil catatan malaikat itu masih ditanyakan lagi sama Allah secara langsung, konfirmasi. Bayangkan, Allah masih konfirmasi ulang nanti setelah badang masyar, sebelum surga dan neraka, catatan udah jelas. ada uh, rapotnya diserahkan ada yang terima dengan tangan kanan ada yang terima dengan tangan kiri itu pun sama Allah masih masih sama Allah dihisap diperhitungkan amalnya satu demi satu one by one apakah betul kamu tanggal sekian begini hambaku apakah betul kamu begini apakah betul kamu begini apakah betul kamu begini apakah betul kamu begini, betul kamu be begini? masih dibegitukan gitu gak langsung menurut malaikat kalian begini udah neraka, enggak, dikonfirmasi meskipun malaikat Allah gak mungkin salah gitu. karena Allah menjamin menjamin kenyamanan seorang hamba dalam berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala hebat gak Allah kita ini? hebat tidak ada agama seperti Islam semua tercatat ya semua ter tercatat sistematis, bagus makanya orang kalau belajar tapi Islam ini beneran mesti syahadat. Pasti syahadat. Cuman kadang kitanya yang muslim aja enggak belajar, apalagi yang enggak muslim. yang muslim aja enggak belajar, bagaimana bisa mengajarkan kepada yang non non muslim? Tercatat masih dikonfir, masih. Nah, termasuk diantaranya amal naik langit Walaupun sudah dicatat sama malaikat di kanan. Ya, amal soleh, dicatat malaikat di di kanan. Ini catatan itu bisa langsung dihapus Kalau ternyata terbukti amal ini cacat Naik amal soleh ke langit Di langit pertama itu ada malaikat yang tugasnya Scan Tahu kita kalau masuk bandara itu kan Ada apa namanya Di scan gitu ya Oh bawa korek nih. Tauan Balik-balik eh, dulu Koreknya dikeluarkan, korek dikeluarkan. Jalan lagi Oh ini ini ternyata dia masih anu sabuknya belum di, dilepas gitu kan? Udah terakhir masih di di di di apa ini gitu kan? Masih apa lagi? Oh ternyata dalemannya itu pakai temiti. Oh ini pernah terjadi betul ini karena Pakai temi temiti ini kalau rombongan umroh itu kan dia macam macam-macam gitu ya? Di temitanya ini, jadi temitinya harus dikeluar dikeluarkan sampai nggak ada suara sama sama, sama sekali di scan di scan. Dan nanti langit pertama ada malaikat yang punya mesin scan Punya mesin scan Jadi ilmu ya Ilmu malaikat langit pertama Pimpinannya itu amal Pintu tidak dibuka Sebelum di scan dulu Ini amal soleh Gak ikhlas Lemparkan ke wajah pelakunya Sama malaikat kebalikan Tadi malaikat yang usung Ini malaikat baik kan Amalmu gak ikhlas Aku kapusan nih kata malaikat saya saya ini tertipu sama amal kamu. Malaikat yang langit pertama enggak tertipu. Tiwas saya boro-boro tak bawa ke sana eh nyatanya kamu enggak ikhlas Gelo nih malaikatnya sedih. Selagi amal yang ikhlas dibawa malaikat ke atas. Langit pertama scan enggak ada suara. Bukan. Seneng nih malaikat langit pertama itu kalau sampai ada amal yang lolos, malaikat itu senang. sebab orang yang baik itu kalau ada amal yang baik itu seneng ciri-cirinya makanya kalau jenengan saya kita lihat ada orang berbuat baik kok gak seneng berarti kita bobrok Apalagi kakean kakean kakean apa ngasih komentar, alah paling dia begini, alah paling dia begitu, ah paling nanti ujung-ujungnya begini, ah paling orang itu begini. Kakean komentar ini kita nih, terlampau banyak komentar berarti kitanya bro-bro. Oh, gina, udah ada orang ngamal soleh, lah alhamdulillah, masya Allah, kapan ya aku bisa seperti itu? Ini menungso. Ya ini manu, manusia, jelas, apa yang jelas? Tidur. Lolos, malaikatnya senang. Nah, kalau malaikat senang, bagaimana? Diarah oleh malaikat, diantar ke langit yang kedua, rombongan, bangga nih malaikat langit pertama. Kami bawa amal soleh. Mulia, yang lolos, lolos dari langit pertama, malaikat langit kedua. Oh, nanti dulu, stop, stop, nggak bisa nih. Oh, masuk langit kedua nanti dulu. Saya scan dulu. Ya, loh kami juga punya scan online. Oh, ini kualitas berbeda ini Ini scannya lebih detail, scannya lebih. Betul. Scan. Tit. Ternyata gak elas ini. Lemparkan Malaikat boyong lagi nyoh. gitu ya dibalikkan. Sampai ada amal tuh yang lolos sampai ke malaikat jibril asalam. Itu malaikat jibril bersama malaikat-malaikat yang luar biasa banyak ngantar ke allah taala. Bilang ya allah, ini ada amal dari hamba mu yang ikhlas Sampai malaikat jibril. Sampai ke allah. Kata allah kepada malaikat jibril. Lemparkan amal itu kepada pelakunya Karena dia tidak ikhlas dalam amal Dia enggak ingin aku, dia ingin sesuatu yang lain Plok Saya mau nanya, berarti ikhlas itu gampang atau susah? Gampang Ikhlas itu gampang Ya, Yang susah kitanya Kita nih disuruh ikhlas aja kok susah gitu kan ya Om padahal ikhlas itu gampang judulnya ikhlas itu apa toh, tujukan amalmu hanya untuk Allah, selesai betul gak betul gak contoh, contoh yang paling gampang itu ada seorang pria barusan melamar calon istri, lamaran diterima beli mertabak diantar ke rumah mertua tujuannya cuma satu, engkau wahai calon istriku, betul kan Walaupun di jalan itu ada yang lirik mertabaknya gak peduli pokoknya calon istri calon istri sampai di sana serahkan calon istri ini namanya mertabak ikhlas di calon istri paham ya paham nggak? Kenapa? Karena dia punya bayangan begitu mertabak ini diterima diincipi belum diterima calon istri udah senengnya luar biasa, sungguh hebat perjuanganmu sayang Jadi mengharapkan dapat sapaan sayang. maka dia sungguh-sungguh menunjukkan mertabah hanya untuk calon is, istrinya itu namanya ikhlas beli mertabah li calon istri nah ini amal ini kan bukan untuk siapa-siapa amal itu kan hanya miliknya Allah ya kan dari Allah ya untuk Allah miliknya Allah Ya udah, saya tunjukkan hanya untukmu ya Allah, selesai gampang kok maksudnya gampang enggak? Gampang, tapi saya Pak Lurah jalan Lain tujuannya jadinya berubah Oh, biar tahu Pak Lurah Biar tahu saya suka ngaji habis itu, Gak ikhlas Ada riaknya ada Udah amalnya ikhlas Gak pengen dipuji orang Gak pengen dipuji orang Hanya pujianmu ya Allah Tapi begitu satu kampung muji Masya Allah Orang itu baik, timbul senang terus kok kampung sebelah enggak muji dia ngomong kampung sebelah kok enggak muji saya ya nah ini sumah ini ini minta minta di apa diperdengarkan pujiannya ya minta diperdengarkan gagal lagi awalnya udah berhasil akhirnya jadi jadi gagal ini sebetulnya kan gampang yang angel gitanya Nah, itu tuh bukan nanti setelah salat, bukan nanti setelah sedekah, tapi langsung seiring dengan sedekah, dengan salat, dengan zakat, dengan apapun amal saleh kita, jangan noleh yang lain hanya la ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Allahus Ya itu Ya, itu tujuannya di situ. Makanya dikatakan surat Al-Ikhlas. Ya, katakan Allah saja enggak ada yang enggak ada yang yang lain. Nah dikatakan oleh Ibn al-Zayla Karena itu Ikhlasnya orang itu beda-beda Jadi kita harus mengerti Yang paling pokok berarti apa tadi Ikhlas Makanya belajar ikhlas itu Tiap saat Satu saja yang lolos ikhlas Insyaallah itu bisa jadi penyelamat dunia Akhirat Satu saja Makanya kalau udah saat ada satu amal kok terasa ikhlas ya. Kerasa rada ikhlas. Dungo betul, mudah-mudahan ini yang kamu catat eh ikhlas. Jangan ceritakan orang, simpan. Jangan ceritakan orang itu simpan. Karena kalau diceritakan sering-sering kita jadi enggak ikhlas itu. Hari ini ikhlas, besok enggak ikhlas itu. Ya kan? Simpan saja. Nah. Tingkatan ikhlas manusia beda-beda. Nah, ini yang, yang sering dipermasalahkan sama masyarakat. Nanti akan saya jelaskan ya. Satu, ikhlasnya orang awam. Muslim awam. Kita ini tergolong awam. Jangan gaya tergolong khusus. Kita ini tergolong awam dan super awam enggak. Muslim umum, awam, bodoh. Kita masih bodoh. Belum patek pinter. Walaupun ilmu belajar terus kan begitu. Ada lagi ikhlasnya khawas Tingkatan khusus. Muslim khusus. ini ikhlasnya para wali. Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Ada lagi ikhlas khawasul khawas. Ikhlas yang super khusus. Jadi ada awam khusus. Ada super khusus. Nah ikhlasnya awam bagaimana? Ikhlasnya awam itu pokoknya. ya, Dia amal soleh. Masih minta balasan. dari Allah tidak minta balasan dari manusia tapi minta balasan dari Allah, itu orang awam, bagus itu ikhlas itu, contoh saya sodakoh 25 juta minta balasan gusti, ya Allah, saya mau sodakoh 25 juta, beri saya ganti 25 miliar boleh tidak gitu? boleh, mintanya sama siapa? sama Allah, itu ikhlas ada orang yang salah kan, ngomong sedekah kok minta ganti, sedekah kok minta ganti. Loh, enggak apa-apa. Oh, sedekah minta ganti, minta ganti enggak sama kamu Minta gantinya sama sama Allah. Dan itu memang Allah janjikan siapa sedekah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Allah yang menjanjikan. Jadi kalau menagih janjinya Allah yang enggak jadi, masalah dan Allah senang ditagih janjinya itu. Allah senang, asal kita nagihnya sopan lo ya. Jangan ngomong, "Ya Allah, kan saya sudah sedekah. Mana janjimu? Kurang ajar awakmu." ini namanya nantang, itu namanya idlal, itu yang dilarang dalam syariat. itu nantang, seakan-akan sedekah ikhlas gitu kan ya kita sedekah dengan harapan diterima sama Allah, kemudian kita punya harapan ya Allah tolong, ya Allah tolong tolong, beri saya ganti, berlipat lipat, itu bagus amal lagi malam-malam Allah Akbar kita tanya sama temannya, kenapa kamu tahajud, saya pernah dengar cerita. ada orang soleh itu gak pernah tahajud, terus tahajud tahajudnya gak pernah ditinggalkan waktu orang soleh itu ditanya kenapa bapak tahajud? karena pernah suatu malam saya mimpi masuk sebuah istana yang luar biasa terus ada seorang wanita yang cantiknya luar biasa wanita itu dalam mimpi sepertinya istri saya saya dekatin, mau saya singgol, teriak saya masih haram buat kamu kamu harus nikahi saya dulu dan kamu harus bayar maharnya oh iya siap nikah sama kamu maharnya apa? maharnya adalah salat tahajud saya ini bidadari surga kamu kalau tahajud nanti kamu nikah dengan saya akhirnya orang sholat ini bangun tahajud terus nah setelah dengar cerita begitu ada anak muda nih yang anggota majlis ar dengar malam tahajud Allahu Akbar, Allahumma bidadari boleh nah itunya tahajud bukan apa-apa bukan cari duit. enggak tahajudnya minta nikah sama bidadari surga Allahu Akbar, khusus betul dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah, bersukni dari surga Boleh Ini namanya ikhlas Jangan dibilang gak ikhlas, ini ikhlas Tapi kelas ikhlasnya orang Awam, ini aja angel Angel Orang kita tuh suruh amal Karena pengen masuk surga Dan takut neraka Itu yang gak ibi sor Dimingin surga yora pengen Diwetan-wetan in roko yora Tiyubin kok lah ini ya kan? betul atau betul dia diiming-imingin surga ya enggak ingin diweden-wedenin rokok ya orang putih dipancing sama Allah tak kayak ganti, saya ganti sampai 700 kali lipat kalau sedekah, itu ya mikir apa yo tenang, apa yo tenang masak sih, masak sih, kan begitu artinya, ini derajat awam saja kita mungkin gak dapat gitu loh ya mungkin gak, gak dapat. makanya kalau ada orang yang bisa begitu, jangan Terus di, apa namanya, jelek-jelekan Sudekah kok minta ganti, sudekah kok minta ganti Tidak ikhlas itu Terus yang berharap ikhlas itu model kau yang ngobrol Itu ikhlas Itu ikhlas tingkatan umumnya Umat Islam Ya, paham ya Kemudian salat karena takut sama Mereka pengin surga Bagus, ya Allah Saya mau sudekah Tapi tolong masukkan surga ya Allah ya Ada minta sesuatu nih, minta sesuatu Minta balasan surga Ikhlas gak? Ikhlas Tapi ini tingkatan ikhlasnya orang Awal Nah terus Kalau tingkatan ikhlasnya orang khusus Bagaimana? Orang khusus itu amal Gak mikir balasan Bisa kita begitu? sedekah Gak mikir ganjaran setakat-setakat yang penting Allah senang. Salat yang penting Allah senang. Ya, dan tidak mikir ibadah karena takut sama neraka, pengin surga enggak. Artinya, ya Rob, saya pokoknya salat. Setelah ini engkau ceburkan neraka, no problem. Maksudnya begitu loh. Siap. Mikir apa? Ayo. Ini ini ikhlas model begini gampang atau susah? Udah kita yang awam aja deh. Ya kan, Ya Allah yang sudah ya, tolong jangan cemplungkan saya ke neraka kan begitu. Nah ini ini ikhlas nyogok dengan amal soleh, ya biar nggak masuk neraka. Ini bagus. Nah kalau orang soleh, cara mikirnya lain, mosok amal soleh buat nyogok Allah kurang wajar bener? Kok kurang ajar? Kamu amal ini berarti bukan Allah yang kamu cari, yang kamu cari itu cuma makhluknya Allah, surga itu makhluknya Allah, neraka itu makhluknya Allah. Jadi kalau kamu takut-takut sama makhluknya Allah takut sama nerakanya Kamu pengen-pengen makhluknya Allah Pengen sama surganya Berarti kamu gak ikhlas betul Kalau ikhlasnya kamu cari Allahnya Dan gak peduli setelah itu Setelah dapat Allah Allah mau ngapain kamu Kamu gak masalah Ya Allah Hamba milikmu Gak jadi masalah ya Allah Dikasih surga boleh, Dikasih neraka juga gak jadi masalah Sendikodawu Sanggup Jangan ngaku ngaku loh. Ini ini kelasnya apa namanya? wali-wali ini, kelasnya wali, wali wali. Udah kita nih pokoknya pecinta wali aja deh, Gak cukup begitu. Ya, pecinta wali. Boleh, jangan ngaku-ngaku wali udah itu. Derajat ini derajat in Allah. Ya, memang enggak. apa namanya? Nggak mudah, tapi tidak su, tidak susah. itu tergantung apa namanya? orangnya bisa atau tidak. yang buat bisa kan Allah taala, soal kita minta ya nanti jadinya bi bisa Allah yang buat bisa kan bisa sampai di sini jelas jelas berarti derajatnya kita sama wal ini bedanya oh, itu udah jawab. belum ditanya tanggapan itu jauh <laughs> bedanya jauh nah kalau antara kopi sama susu ya tergantung yang minum Doyan apa kan begitu ya monggo um, diunjuk jawabannya udah tahu udah habis ini kan cuman Tata keramanya orang Jawa Ya kan ya Sayyidah Rabi Al-Adawiyah Tau Rabi Al-Adawiyah Sayyidah Rabi Al-Adawiyah Radhiallahu ta'ala'ala itu dulunya Seorang budak Seorang budak Kemudian majikannya meninggal dunia. Beliau ini jatuh cinta pada majikannya. Kan kalau budak statusnya jadi miliknya majikannya kan? Nah, terus dinikah sama majikannya, sampai majikannya meninggal dunia. Setelah itu tidak mau nikah dengan siapapun. Tidak mau nikah dengan siapapun. Sampai ada satu pria yang jatuh cinta. Ya Jatuh cinta luar biasa. Sampai karena jengkelnya pria ini kok Robiah itu menolak cintanya Sampai Robiah itu disiksa Robiah disiksa Tapi Robiah tetap gak mau Cintanya hanya untuk tuannya yang pertama itu Sampai akhirnya Robiah itu sempat mabuk-mabuan Sempat mabuk-mabuk Ketemu orang soleh dibimbing sama orang soleh karena di catatannya Allah Rabi'ah ini kekasih Allah. Makanya kita jangan jangan macam-macam sama pemabuk ya. Siapa tahu dia di catatannya Allah wali Allah. Tugas kita cuma amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar Ngasih tahu, ngasih tahu, Mas, sadaro, oh, aja mendem terus, itu tugas kita. Tapi nggak boleh macam-macam dalam arti di hati sombong, oh, model kayak ini neraka. Siapa tahu yang kita neraka nerakan justru itu yang masuk surga tapi kita yang di neraka. Nauzubillah min dzalik. ngerti? Nah, wong tukang sihir, tukang sihir yang nantang Nabi Musa itu awalnya awalnya kan pengikut Firaun ya. Betul kan? Ternyata Nabi Musa itu ya, disuruh menghormati tukang sihir, tukang sihir itu sama Allah taala. Kenapa? Kata Allah di "Dalam catatanku mereka wali-waliku." Mereka wali? boleh berubah dari dari tukang sihir yang ingkar jadi mukmin kepada Allah yang luar luar biasa. Akhirnya sejarah dia berubah. Cintanya dialihkan kepada Allah taala. Begitu kenal Allah, cintanya dialihkan kepada Allah. Sampai timbul satu kalimat, arafatul hawa, muta'araftu hawaka. ini kalimat buat pecinta bisa mabuk ini. Kalau jenengan enggak punya cinta, pasti enggak bisa mabuk. mau saya terjemahkan, Hah? tapi ini ayah, kalau jenengan gak mudeng ya udah itu nasib paham. saya bisa nerjemahkan, tapi untuk rasa saya gak bisa maksa jenengan bisa ngerasakan paham loh? seperti suguhan lo, ini loh enak gitu ya. nah kalau udah jenengan gak cocok kan jadinya tetap gak gak enak enak eneng kan begitu kan? paham kan? Mau saya misalnya buat susu kenari enak enak ada orang matakan tambahan ndak enak ni peliket tambah aku macam-macam ndak enak gitu kan tapi yang yang tahu rasanya yang ngomong ni enaknya luar biasa aku mengenal cinta ketika aku mengenal cintamu dah wis mudeng-mudeng mudeng ojo mudeng kata robiah aku mengenal cinta ketika aku mengenal cintamu Jadi selama ini yang cinta tergila-gila sampai dem-deman itu, ya, sama Rabi'ah nggak ada artinya. Begitu dia mengenal cintanya Allah, bukan mengenal mencintai Allah. Begitu mengenal cintanya Allah, araf tuhawabut Aku mengenal cinta ketika aku mengenal cintamu ya Allah. Begitu mengenal cintanya Allah langsung jatuh cinta kepada Allah Taala dengan cinta yang luar biasa. Maka Sayyidah Rabi'ah itu mengatakan. min Semua orang menyembah kamu karena takut neraka dan melihat kalau selamat dari neraka itu suatu ganjaran ya, suatu keuntungan yang luar luar biasa. jinana Atau kalau enggak takut neraka, mereka ibadah itu karena pengin Tinggal di istana-istana yang ada di sur surga dan meminum ayat dari tragedi kata Rabi'ah surga dan neraka enggak ada bagian dalam dalam hatiku cintaku ini aku dengan cintaku ini dengan cintaku ini aku tidak menginginkan balasan apapun selain yang kucintai saya mau nanya ini Ada di antara kita yang seperti itu, ojo ngaku-ngaku, ya. Jadi sholat ini gak mikir surga, gak mikir rokok, yang dipikir Allahnya itu. Jadi kalau sama Allah diganti surga, diganti neraka gitu, gak rela. Ya Allah, ojo ojo diganti surga, ojo diganti rokok. Saya cari Engkau ya Allah. Sehingga kalau dikasih sama Allah selamat dari, dari neraka, ya disyukuri Dikasih surga, ya disyukuri Tapi tetap. kau yang ku cari ya Allah itu. Jadi kalau masuk surga enggak lihatin kau ya Allah percuma gitu. Kalau masuk neraka bisa lihatin kau ya Allah mau gitu. Coba ada yang jatuh cinta seperti itu? Walaupun dalam bara rindu. Weh. Kok Anda melihatnya seperti itu? Ya, walaupun dalam barari rindu, tersiksa, sakit tak jadi masalah. Selama yang kurindukan adalah dirimu. ini maksudnya Robiah begitu loh. Ini saya terjemahkan pakai bahasa begini. Biar jangan mudeng kalau tidak nanti orang mudeng. gitu. Jadi Robiah itu, walaupun diseksa di neraka, gitu ya, enggak jadi masalah. Ya Allah, asal aku bisa lihat engkau gitu Asal engkau melihat aku, asal engkau perhatian sama aku, aku enggak papa diseksa. Yang penting engkau ya Allah, terima cintaku. Teripun. sanggup Coba gini lah, bapak-bapak ini nasmas, jatuh cinta pada seorang wanita, cintanya ditolak. Kandas. Sakit hati atau enggak sakit hati? Sakit hati atau enggak sakit hati? Sakit hati kan? terus mau enggak tetap berbuat baik pada orang tadi? Ya, kebanyakan lari itu. percuma setelah tak sayang-sayang menyatakan ya orang tak, orang sayang. Kan begitu kan? Kalau Rabi'ah lain, Rabi'ah lain. Walaupun sepertinya dapatnya itu cacian, makian, hinaan gitu kan. Dapatnya itu usiran, tetap dia ngatakan, enggak apa-apa, ya Allah, kamu usir enggak apa-apa, tapi yang penting tolong cintai saya ya. Gitu Kalau kamu usir saya karena cinta, ya Allah, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu suruh saya tinggal di sini, tapi kamu gak cinta ya Allah gitu, saya mau. Misal saya nanya, jenengan doa dikabulkan, mau nggak? Mau. Tapi kalau Allah mengabulkan, gara-gara ngomongnya begini, malaikat saya nggak seneng dengar suaranya, minta-minta terus. Saya mau nanya, jenengan mau jadi orang yang seperti itu? Nggak mau kan? Lah udah Jadi mudeng maksud saya nggak. ayo Jadi Rabi'ah itu dalam tahap ikhlas seperti itu. gak enggak mikirkan kabul-kabulnya atau ditolaknya, tapi nanya ini kabulnya karena apa, ditolaknya karena apa? Ditolak gak dikasih. Tapi gini, ya Allah ngomong malaikat, malaikat, saya senang tuh dengar suaranya, saya senang denger Jangan dikasih dulu. Biar dia minta sama setiap hari. Jangan dikasih dulu, saya senang dengar suaranya. Kalau jenengan ngerti Allah mau begitu, jenengan seneng atau gak seneng seneng kan, nah ya, tapi nyatanya ditolak, jenengan seneng atau pikir galau atau galo? <gul> galo <kan? gul> gak galau dumora kabur kabur galau kan karena nggak lihat Allahnya yang dilihat itu hasil hasilnya, nah ini memang iman kita iman ikhlas awam kan model begitu paham ya, tapi ikhlas yang khusus nih lain, Allahnya yang dicari, Allahnya yang di dicari dan berapa biar ada uyang, bukan cuman khusus biar sampai super super khusus. Bagaimana itu? Beliau tidak melihat dirinya yang beramal. keren. Ya? Jadi itu sedekah 1 miliar sudah nggak minta surga, ya. nggak minta dilindungi dari seksa api neraka. Bukan nggak takut lo ya. Takut sama neraka karena itu marahnya Allah. Pengin sama surga karena itu bentuk apa ridhonya Allah. Tetap Tapi bukan itu loh yang dicari, paham ya? Bukan itu yang dicari, bukan bukan mencari dengan sedekahnya pengen selamat dari neraka, enggak. Pengen masuk surga, enggak. Ya. Sedekah ini dia lakukan meliaran, tidak pernah merasa dia sedekah. Dia merasa, saya enggak apa ngapain kok. Ini, nah ini tangan saya bergerak, ya Allah yang gerakan. Duit ya Allah yang ngasih. Hidayah ya Allah yang ngasih Nah terus emangnya saya ngapa-ngapain? Saya nggak ngapa-ngapain. Ini semua Allah Allah yang baik. Saya ni ya ketiban biji kok dibawa Allah begini. Saya mau nanya. Ini orang yang model terakhir ni atau super longkok? Orang sekarang sedekah jenengan nggak bilang terima kasih? ora dikei meneh. Betul ke? Betul ke? Ada orang sedekah. Sodakol. Banyak sedekahnya, Bang. Banyak. Lah kok kemudian ketika pengumuman tidak disebut-sebut namanya? Marah. kamu kok nggak sebut itu kalau karpet saya ngasih gitu. Andre model begitu karena auzubillah Ada lagi yang merasa ini kan saya yang ngasih. Saya capek cari duit. Jangan bilang illahi taala illahi taala. Ini ya saya yang kosong gitu kan. Ada yang begitu dia merasa karena usahanya. Seporo nengkang kata. Kita tuh usaha enggak bisa mendatangkan apa-apa atau usaha kita yang ngasih juga Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk sampai derajat nomor paling tinggi ini prosesnya dari awal tadi. Makanya jangan gaya mencolot. Saya udah tingkatan paling akhir bib alah gayamu. Ya, itu cara ngetesnya gampang. Kalau dikasih sakit 10 tahun kira-kira sambat apa syukur? Yang gaya-gaya begitu tuh, nanti ngetesnya gampang. Dikasih sakit 10 tahun, Naudzubillah mindahlik. Kira-kira sambat atau syukur? Ya Allah saya kurang apa? Nah, udah mulai gitu kan? Us gagal berarti blas gak eklas itu, blas gak eklas. Nah, kenapa diterangkan seperti ini? Biar kita ngerti gitu ya. Kita mau ngejar yang mana dulu? keikhlasan ini yang mana dulu kita kejar? Ya kan? Oh, kita nih awam. Ya udahlah kita ngejar ikhlasnya awam. Makanya ayat, -ayat Al-Qur'an itu berbicara kepada orang awam, orang khusus maupun super khusus. Makanya untuk orang-orang awam, sampai-sampai Allah itu sepuro ninggang kata ya ibu, ibu ya. Allah sampai menyebutkan di surga itu ada bidadari yang sifatnya begini begini begini. Enggak usah saya terangkan, ya kan? Tapi bidadari itu kan diterangkan Allah detail atau enggak detail? Detail kan? baca di disama nanti, diterangkan dah wujud fisiknya bidadari itu diterangkan detail untuk apa? untuk nyemangati bapak-bapak ini loh, yang suka sama begitu-begitu maaf ya pak ya kan diantara kaum pria ini ada yang nafsunya gede, ada kan? nah, sama Allah dikasih tau eh yang nafsunya gede, ojok khawatir ya. Oh, ibadah, wajah kok ini akhirnya tak cepat, no? yang modelnya api, api diterangkan detil nah, ada yang orang tuh nggak tertarik sama model begitu, bidadari itu enggak tertarik. Tapi tertariknya itu sama bangunan-bangunan. Oh, dia arsitek Ya bagus nih. Agus Mazid ini kan arsitek apa namanya? Ya semacam-macam lah. Suka bangun-bangun. Ini kan beliau ini sama teman-temannya yang mengkaryakan arrobo bentuk seperti ini nih. seperti ini. Eh model begitu mungkin kalau kepuasannya dikasih bidadari, enggak patek, enggak patek nyetrum. Bukan enggak nyetrum loh, enggak patek. Enggak terlalu nyetrum. Dan nyetrumnya apa? Begitu kayak istana. Kan banyak tuh orang laki jalan sama istrinya ya lihat-lihat mobil, istrinya ditinggalkan mobil yang dicari, betul kan? Karena walaupun di di sana banyak perempuan cantik dia nggak noleh, nolehnya ke mobil. Ya, ada dia yang nolehnya ke rumah, lihat murah, rumah megah gitu, nolehnya ke ke rumah. Allah ngajak bicara hambanya itu sesuai dengan kondisi hatinya, maka di Al-Qur'an disebutkan istana-istana, sungai-sungai mengalir di dalamnya, kebun yang indah, bidadari Dan jangan lupa Sampai minuman disebutkan Wedang jahe itu ada di Al-Quran Karena buat yang, yang ahlinya itu Ahli tongkrong di wedangan gitu ya Bayangkan Ini suargo kita kira-kira apa tongkrongan ada orang. Gitu loh mungkin Terus semangat ya semua lo Jauh khawatir nongkrong nanti wedang jahe gitu, kan. Wedang jahe itu. Yang ahlinya dem-deman ya Mabuk-mabukan Semua lo juga di, dikasih jatahnya Jangan khawatir nanti kamu di akhirat itu Saya kasih homer terbaik, bahkan sungai. Jeguro langsung bolok gitu kan? Sungai itu, sungai homer mabuk. Oh gitu, tapi kamu tidak tidak mabuk. Kalau homer ini kan gak enak, hilang akal gitu kan. Allah kasih minuman yang memabukkan, tapi akal nggak hilang. Hebat kok. Tapi nanti itu, di akhirat. Nah, itu dia, di akhirat. Makanya sekarang kamu jangan mabuk. Paling 60-70 tahun istirahat nikmati semua itu. Ini yang diajak ngomong nih orang awam nah, Wali diajak ngomong begitu Lain, nggak kelasnya Kelasnya para wali ingat kisah Esra Merkobah Kausen Aw -Adena. ya Jarak yang sangat dekat Saling berbicara Allah. Wali itu kelas-kelasnya wali ya Ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang dicari, jadi ada ayat yang untuk wali khusus Ada ayat untuk muslim Umum ada ayat untuk muslim yang sangat sangat khusus. Hadis Rasul juga begitu. Enggak bisa disamaratakan itu tidak tidak bisa. Sampai di sini jelas? Nah, sekarang kita sudah tahu makomnya sudah apa makamnya? Awam. Nanti dulu, awam aja belum. Kita ini awam aja belum kenapa? Tadi di mimingis ya, ora pengen diweden-wedenin rokok ya ora wa makanya masukkan dulu kelompok awam ini kita berjuang biar jadi orang awam ikhlas apa? belajar ikhlas wong awam aku tak duha ben sukih Allahu Akbar Allahumma duha sukih ternyata diiming-iming sukih yo tetap ora salat duha betul kan? kalau mau mau selamat dari kepakiran, baca waqiah ngotoni wakiah yang enggak dibaca, kenapa? Karena belum sampai derajat ikhlasnya orang awam Semangat gitu ya enggak Enggak ada Jelas Jangan tersinggung ya Jangan kok lihat saya seperti enggak enak Aku dikeplek-keplek <laughs> Ini saya itu ngeplek-keplekkan diri saya sendiri Memang kenyataannya ini kita masih seperti Seperti ini Ikam Ibn At-Ala itu detil itu loh Detil kalimatnya memang singkat Tapi maknanya luar luar biasa Makanya jangan jadi orang yang suka Eee uh, apa ya? merendahkan amalan orang. Saya kan sering dapat komentar. Ya, misal Ustadz Yusuf Mansur ngajari orang sodakoh Utang urung dibayar kok kagak sedekah. Ada yang komentar gitu kan? Ya, tergantung utangnya model bagaimana dulu. Ya. Ya, dan sedekahnya model bagaimana dulu. nah kalau utangnya itu 1 miliar, sedekahnya 100.000 ya nggak jadi masalah atau? nggak jadi masalah nah, kalau utang satu miliar sedekahnya dua miliar ya ini geladah sebab dia nggak bayar hutang hu. paham kan? Ya, dia utang satu miliar sedekah satu sipu ini kan yo. berarti ke uang uang sukih yang perlu Dizakati, apa uang melarat, uang melarat yang perlu di zakati ya tapi dia mau saudah saudah tak salvak rawat justru ini sedekah yang ter terbaik nanti misalnya Ustadz Yusuf Mansur ngajarin kamu sedekah, akan dibalas kian kali lipat ada yang komentar, itu ngajarin gak ikhlas itu, sedekah-sedekah gak usah minta balasan. justru yang ikhlas itu yang model begini sedekah minta balasan itu ikhlas, tingkatan ikhlas orang awam, kenapa? diiming-imingi sama Allah, senang. aku mau ya Allah terima iming-iming mau, waras gena diiming-imingi, orang perlu iming-imingan gak awak mulai pinter, Gusti Allah gitu ya kalau perlu iming-imingan yang boleh ngomong ngomong begitu kalau udah wali luar biasa yaitu seperti Nabi Ibrahim tuh. Nabi Ibrahim tuh mau diobong tuh tenang tenang saja. Coba kalau jenengan mau diobong kira-kira tenang atau bingung? Ora iki bisa dibombo ya. Bingung. Nabi Ibrahim dibakar, yang bingung tuh justru malaikat. Malaikat yang yang ngirim angin, malaikat yang ngirim air, bingung kabeh. Kanjeng Nabi, please izinkan kami nolong kamu. Salam salam. Malaikat Jibril datang. Kanjeng Nabi, saya itu diizinkan Allah nolong kamu, diizinkan Allah kamu. Kita semua diizinkan Allah nolong kamu. Tolong ya, kamu mutsambok, tatalungi. Udah kamu perintah. Kata Allah asal kamu perintah, jalan ini. Coba bayangkan kalau kita datangin malaikat Jibril. Kata Allah. Asal kamu mengucap apa Saya diperintahkan melaksanakan Remok no Itu <tuh> kelas kita kan begitu Nabi Allah Ibrahim lain didatengin seperti itu Malaikat Jibril Dia ngomong e, Saya Cukup Allah saja nggak usah kamu yang nolong saya Cukup Allah yang nolong Loh, Malaikat Jibril Loh, Malaikat pinter Yang ngeyel Izan pasalillah Kalau kamu memang minta ditolong sama Allah, ya udah minta tolong sama Allah jalur. Kalau nggak mau saya tolong, mong itu Allah. Gitu. Kamu minta sama saya ya sama saja minta kepada Allah. Tapi kalau kamu pengennya langsung, ini makom Nabi Ibrahim langsung boleh. Kalau kita jangan gaya-gaya langsung, Orang tekan, tekan gitu, ratakan-tekan. Maka kamu minta sama Allah langsung sana. Nabi Ibrahim ngalem, ini makomnya orang mabuk cinta loh, jangan ditiru ya. Ini Ibrahim lagi mabuk cinta. ilmu bi hali kafani Ngomong sama Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Allah itu kan ngerti kondisi saya. Saya lagi mau dibakar. Enggak perlu saya minta-minta sama Allah. Allah mudeng. Allah tuh kekasih saya. Saya diapa-apain siap. Allah yang mudeng saya mau diapakan siap. Kafani perlu saya minta lagi. Allah tahu saya. Allah tahu saya mau dibakar. Ngapain saya minta? berarti kalau saya terbakar, ya emang Allah pengen saya dibakar, ya saya rela kalau saya mau diselamatkan ya nanti Allah akan nyelamatkan saya ini kekasih saya lagi, uji cinta saya, ikhlas saya model bagaimana ikhlas saya nah ini ikhlasnya Nabi Ibrahim, ini tingkat paling pol, Gusti, sendi kodawu mau dibakar, oke okay, ya Allah gak apa-apa, diselamatkan ya oke, okay, terserah dengan buat sendi kodawu jadi fokusnya bukan pada api fokusnya pada apa nih? Allah, Malaikatnya yang ribut malaikatnya ribut, makhluk semari ribut, Nabi Ibrahim justru meributkan Allah ini menerima cintaku atau tidak coba ni, keren tak keren? Allah tahu hambanya seperti ini, ternyata cintanya hanya untukku, ya kan? Ternyata cintanya hanya untuk untukku, ya langsung apinya dikasih tahu, nar eh kini Api, kunibar dan wasalam Ibrahim, kamu jadi dingin ya, dingin dengan catatan yang menyelamatkan. Terus yang lain jangan dikasih dingin. Seniannya obungan panas pol, khusus untuk kekasihku Ibrahim ini, kamu dingin menyelamatkan, khusus buat Ibrahim, bayangkan Allah tak ngirim angin, tak ngirim hujan, tak ngirim macam-macam geni ni langsung dijang obong. Lalu sekarang ngobong geni kok? Yeah. Apinya yang langsung diajak ngomong Jadi dingin ya dan menyelamatkan Ya eh, itu loh, orang kalau Kalau dicintai Allah dan mencintai Allah tingkatan Paling-paling seperti itu, lah kita jangan gaya Lagi Kita ini kelas TK aja belum nyampe kok Playgroup Playgroup ya kan ya Lagi playgroup main-main di ya, Nunut sekolah, nunut Sekolah nanti dulu kalau udah bisa diming-iming surga, pengen surga di takut-takut raka, takut neraka, neraka diming-iming ganjaran, pengen ganjaran diming-iming lipat ganda, pengen lipat ganda lah itu baru namanya kaum ah, awam, lah awam saja belum masuk, lah gitu kok ngaku, makrifah aduh lindur mas makrifah lindur makrifah tuh derajat yang paling tinggi sampai di sini jelas itu jam 10 lewat 4 menit jelas banget tuh jamnya itu Padahal jam ini telat 2 menit Berarti ini jam 10 lewat 6 menit Ibu-ibu paham maksud saya? Paham? Jadi ibu-ibu sudah bisa ikhlas? Ibu-ibu sudah bisa ikhlas? Paham maksud saya enggak? Ibu-ibu sudah bisa ikhlas? Bapak-apak ibu-ibu sudah ikhlas? Paham kan Pak? Nah Alhamdulillah. Bu, jangan mengucapkan apa di sini maksudnya berbeda. Jadi yang di sini itu kepalanya lain. Kepalanya udah bilang ikhlas, jadi wanita bilang ikhlas tuh tafsirannya berbeda. Makanya perlu ada takwil, ada tafsir, ada sarah itu dibutuhkan. Ikhlas tar gitu ya. ikhlasnya bagaimana yang dimaksud? Tanda ta? tanya. Nah ini ee Siril ikhlas Nah ikhlas ini tempatnya di hati Tempatnya di hati Makanya kalau kita pengen punya hati yang ikhlas Ya hatinya ini yang digosok terus Nah nanti tingkat ikhlasnya naik Tingkat ikhlasnya naik Dari ikhlas awam Maksudnya tingkat ikhlas naik itu begitu Dari ikhlas awam Jadi ikhlasnya khusus Nanti naik Jadi tingkatnya super khusus Jelas Rasanya pengen ngaji terus lho? Iya. Tapi kalau diterus-teruskan nanti judasinya kepanjangan. Uploadnya di Youtube tuh yang download kesian. <tuh> yang download kesi, kesian. Nah ini biar kangen. Nanti Jumat yang akan datang kita lanjut lah. Lagi. Kita lanjutkan pada uh, yang ke sebelas. Ya. Hikmah yang ke sebelas. Yang pengen ikut kajian Toriqbah Alawiyah. datang Rebu salat isya berjamaah di sini. Laki perempuan bebas ya. Salat isya berjamaah di sini, terus kita lanjutkan ke kajian. Kemudian yang nggak bisa ikut hari Rebu bisa dunnut di YouTube. Ya, bisa dulu di di YouTube. Jadi tetap bisa ngikutin walaupun tidak datang ke ke sini. Atau bisa ikut langsung siaran langsungnya streaming di, di YouTube. Makanya njenengan kalau ada lebihan duit, ada lebihan duit Rumahnya, koneksi internetnya diperbaiki. ya Koneksi internetnya diperbaiki. Nanti bisa ikut ngaji dari banyak majelis. Yang langsung di Youtube, di internet itu kan. Dari majelis Ahlus Jamaah itu kan banyaknya luar biasa. Manfaatkan untuk seperti itu. Murah dibandingkan kita keliling naik motor. Kalau ngidul, ngitangguh, mulut. Naik motornya atau naik mobilnya cukup Jumat aja ke sini. Yang lain gak usah. Ini kalau... Promosi gitu ya Maksudnya jangan Semangat saya, saya pengen jenengan itu Istiqomah hadir ke sini Dan saya minta tolong, boleh? Boleh? Ya, minta tolong Mulai cuma depan jenengan ngajak dua orang lagi Paham? Nah ini, ini tadi teman saya dari Jogja Ngajak satu orang Ya, nah, jenengan Mau ngajak berapa orang? Nanti temannya yang diajak kira-kira ngajak lagi enggak. Ajak lagi enggak? Itu kalau program ini berhasil, Allah, ya Allah majelis ini tempatnya enggak muat lagi. Nah, kalau udah enggak muat lagi, nanti Allah ngasih rezeki lagi. Paham? Kalau masih muat, ya udah, masih muat. Kan begitu kan? Makanya sekarang program membuat tempat ini enggak muat. Ya, program berikutnya membuat tempat ini enggak muat kalau udah tempat ini nggak muat nanti akan dibuat jadi muat paham kan nah udah itu caranya gitu aja gampang Ajak-ajak Ajak-ajak satu, satu satu dapat satu kan bagus dapat lagi satu lagi bagus dapat satu lagi bagus itu nanti akan jadi bekal kita kita datang sendiri ganjarnya buat kita sendiri loh kalau kita datang bisa ngajak lima orang ganjarannya lima orang tadi buat kita kan enak Yang paling enak itu tetap saya paham maksudnya kan pokoknya tetap saya paling enak kenapa jenengan pulang dosa saya jenengan pak ba bawa tapi dosa jenengan jangan ditinggal <tuh> dosa jenengan jangan ditinggal bib ya bib dosa saya tak bawa tak buangkan ya titip dosaku yuk bib ojo ngono gak kuat aku selalu bawa dosanya orang sebanyak ini untungnya itu kanjeng nabi itu detail gitu loh kanjeng nabi itu detail adil betul kalau ada orang kumpul seperti ini yang yang punya majelis itu sudah ditenangkan malaikat ngewangi tenang, telengo awakmu antumu maghro nangkom wis kata malaikat bangun kalian semua dosa kalian sudah diampuni Allah semua jadi saya tenang alhamdulillah orang melung guani ora usah ditinggalno santai kabeh gitu ya semua udah udah habis ini keutamaan keutamaan majelis ilmu dan yakini itu yakin kalau udah hadir di majelis, pulang itu yakini dosanya semua udah habis. Itu khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan bukan anu, bukan istilahnya apa ya? E, tertipu enggak. Mau itu janji Nabi kok ya. Jadi kita betul-betul mengharapkan itu berarti prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada titipan satu Fatihah Untuk salah satu e, Jamaah Araludah Yang Ibunya e, Meninggal Dunia beberapa waktu lalu Yaitu untuk Ibu Saryum Binti Suradi Semoga Allah meletakkan rohnya di surga Bersama para nabi, para sidigin, para syuhadat dan para solehin Begitu pula untuk seluruh kerabat kita Yang telah meninggal dunia e, Juga ini untuk roh Mas Arif yang meninggal dunia suami dari Mbak Anas Rakim kemudian untuk semua yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita semoga diletakkan rohnya bersama para nabi para sudiqin para saleh dan para salehin alhadiniah alfatihah rabbil alamin akan stay di Kemudian untuk semua saudara-saudara saya seiman yang saat ini sedang meninggalkan rumah orang tuanya atau pasangan hidupnya dan belum kembali dan belum kembali. Semoga segera dibuka. Ikatan-ikatan yang membelenggu pikirannya, bisa berpikir dengan jernih dan jelas, dan dikembalikan ke rumah masing-masing dengan selamat. afiyah wasahalah sesegera mungkin dengan berkat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian doa kesembuhan untuk ibu ya yang sukinem binti Warso yang sedang sakit di rumah sakit Yasis dan semua yang sedang sakit semoga termasuk Ananda Noval bin Muhammad Nafis yang sedang sakit semoga oleh Allah lebih disembuhan kesembuhan. Dari segala macam penyakit yang dideritanya, dipanjangkan usia dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, dan keriduhan. Dan semoga kita semua sehat selalu dalam segala kebaikan, kenikmatan, dan ketaatan. Dan diakhiri usia kita semua kelak setelah panjang umur dalam kebaikan, ketaatan, kesehatan. Dengan husnil khawatimah. Alhamdulillah. Saya tadi itu hujan Saya kira yang datang Paling cuma orang 300-400 Saya kira Kapasitas gedung ini Lantai satu ini bisa sekitar 900-1000 orang Kalau saya lihat jumlah yang hadir Laki-laki ini plus atas ini Berarti yang hadir sekitar 800-900 orang. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan jazak. Meskipun tadi hujan, jenengan bersemangat dah, datang. Saya juga jadi lebih semangat untuk ngajar gitu. Masa yang kehujanan, semangat yang di sini tinggal duduk kok tidak bersemangat. Ya makasih banyak. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Insya Allah nanti Jumat depan saya bagikan lagi. Rupanya banyak yang sudah hilang doanya ya. InsyaAllah cuma depan dibagikan lagi Biar semuanya bisa mengikuti Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin bab rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini Bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbih Allahumma jaal Fi taatika farahi sururi Wa fi mardatika jami'a umuri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 في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليات واسلك بي هداك والحقني باصفياك الله منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته